un berita malam edisi hari ini Sabtu 14 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah Gayo Gayouluas tangkap 3 pelaku pencurian kerusakan jembatan tanu anu ditangani di darurat 4 napi DLP Tanjung Gusta Otaki pengiriman narkoba dari Malaysia Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BAFm. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pasia 90,1 FM Lhokseumawe. berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom FM. Sudah Lon Polres Gayo berhasil menangkap tiga pelaku pencurian di lokasi terpisah Jumat malam kemarin. Ketiga tersangka tersebut yakni seorang pelaku pencurian sepeda motor dan dua pelaku pencurian dan pembobolan rumah milik pelajar di Belang Informasi yang dihimpun tersangka pencurian sepeda motor yang ditangkap bernama Abdan, 22 tahun, warga teranggun di kampung Anak Reji, Belang Tersangka diamankan bersama barang bukti sepeda motor curian jenis suprafit BL4151BA. Sedangkan dua orang tersangka pencurian dan pembobolan rumah yang ditangkap yakni Yanto, 33 tahun, dan Ari, 27 tahun, warga Blang Kejeren. Kedua pelaku melakukan pencurian di rumah milik M. Yusra, 19 tahun, pelajar di Blang Seri. Pelaku mencuri sebuah TV 22 in dan sebuah infokus, serta kompor gas dan satu unit sepeda motor Honda Pario BL3826BC. Kasatreskrim Polres Gayuluwes Ibtu Ekorendi Oktama mengatakan ketiga pelaku pencurian itu ditangkap polisi secara terpisah pada hari yang sama. Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Gayuluwes guna pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun kerusakan jembatan di desa Tanoano, Kecamatan Ternom, Acejaya akibat terjang banjir beberapa hari lalu telah ditangani darurat oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kabit Kedaruratan dan Logistik pada kantor BPBK Aceh Jaya, Rimbawan mengatakan jembatan Tanoano Kecamatan Tenom yang rusak telah dibangun darurat dari Batang Kelapa sehingga kendaraan dapat melintasi kawasan itu sambil menunggu dibangun yang permanen. Sebelumnya jembatan tersebut tidak bisa dilintasi oleh semua jenis kendaraan akibat rusak parah. Setelah ditangani secara darurat, kini telah dapat dilalui kendaraan untuk lintas Kedetenom, tenom Ano. Rimbawan menyebutkan perbaikan jembatan Tano ano secara darurat dikerjakan masyarakat dan muspika. Sementara dari pihak BPBK menyediakan anggaran ala kadarnya untuk pengadaan batang kelapa dan uang minum bersama saat gotong royong perbaikan jembatan. Menurutnya pembangunan jembatan itu secara permanen akan menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum. Darlun Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran narkoba internasional yang diotaki empat narapidana LP Tanjung Gusta Medan. Dalam operasi ini petugas menembak mati seorang pelaku yang ditangkap di Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyita sabu-sabu 10 kg. Deputi Pemberantasan Penindakan BNN Arman Depari mengatakan ada 12 pelaku yang diringkus dalam operasi yang dilakukan di Medan. Empat di antaranya, AY, HS, AF, dan A alias E merupakan narapidana LP Tanjung Gusta Medan Keempatnya memiliki peran penting dalam kejahatan ini karena sebagai otak kejahatan yang memiliki jaringan di Malaysia. Sementara pelaku BD yang ditangkap di Delhi Tua terpaksa ditembak petugas. Pelaku yang memiliki sabu-sabu 8 kg ini akhirnya tewas. Menurutnya tindakan tegas ini telah memenuhi prosedur karena perlawanan pelaku membahayakan keselamatan anggota BNN. Sementara tujuh pelaku lainnya ditangkap di lokasi terpisah yakni PS, Den, SJ, AL alias S, serta pasangan suami istri asal Dumai, Riau, J alias C, dan Y alias AG. Dari pasutri ini, 2 kg sabu-sabu yang dikemas di dalam bungkus teh bertuliskan Aksara Tiongkok. Sudahlun puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri gerakan mahasiswa pembebasan Jumat sore menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan Jalan Ayani depan kantor pos langsa. Mereka menentang kebijakan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala yang menaikkan BBM, tarif dasar listrik, biaya STNK hingga Sembako. Aksi mahasiswa Langsa ini mendapat pengawalan ketat aparat Polres Langsa. Selain berorasi, mahasiswa juga membagikan selebaran kepada pelintas yang berisi kecaman kebijakan pemerintahan Jokowi. Salah seorang orator rasa, Angga Asnawi, mengatakan, Pemerintah Jokowi JK saat ini tidak memihak rakyat karena telah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan pengurusan STNK Kebijakan pemerintahan Jokowi ini merupakan kadu pahit awal tahun 2017. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya semua komoditi sembako kebutuhan rakyat. Setelah melakukan aksi protes kepada pemerintahan Jokowi JK selama satu jam, mahasiswa dari GMP ini membubarkan diri dengan tertib. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Seularung Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menggelar zikir akbar dan doa bersama untuk Pilkada damai Aceh di Masjid Agung Babul Salam Simpang 3 Redelong Sabtu pagi. Ketua KIP Bener Meriah Muktaruddin mengatakan kegiatan zikir akbar dan doa bersama dihadiri seluruh pasangan calon serta pendukung dari setiap kandidat untuk mendoakan dan mensosialisasikan Pilkada berjalan damai di Bener Meriah. Menurutnya kegiatan ini perlu digalakkan terlebih sebelum pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang baru karena sering terjadi pergesekan antar kontestan. Kih berharap pilkada berjalan dengan rasa nyaman dan damai serta berintegritas. Untuk itu zikir bagi seluruh kandidat perlu dilaksanakan agar bila terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dalun polisi memeriksa secara ketat seluruh tamu dan undangan yang menghadiri debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Gayudwes di Balai Musara, Belang Kejeren, Sabtu siang. Aksi debat sempat terganggu seiring padamnya listrik, tiba-tiba sekitar 8 menit. Debat calon pemimpin negeri Seribu Bukit yang berlangsung selama 2 jam berjalan lancar tanpa insiden yang juga dihadiri seratusan pendukung dari masing-masing kandidat. Debar kandidat dihadiri langsung ketiga pasangan calon yakni nomor urut 1, 2, dan 3. Namun saat kandidat para pendukung dan undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya, listrik tiba-tiba padam 8 menit, tetapi kemudian normal kembali. Sedangkan moderator yang menjadi pembawa acara debar kandidat yakni Saifuddin Bantasam dari unsia Banda Aceh, juga turut dihadiri Bupati Ibnu Hasim dan Unsur Muspida Plus serta Muspika. Kabak Ops Polres Gayuluwes AKP Haris Kurniawan mengatakan, Untuk mengamankan debat kandidat, sebanyak 224 petugas keamanan dikerahkan. Mereka terdiri dari 149 personil polisi, 25 personil berimob dan 50 personil TNI Kodim 0113. Seluruh tamu dan undangan diperiksa dengan ketat sebelum memasuki gedung, bahkan diminta menunjukkan surat undangan. Sudalun Kabupaten Aceh Tengah dijadikan sebagai penerima pertama bantuan sosial bagi keluarga miskin di Indonesia. Hal itu bertepatan dengan kunjungan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa ke Takengon untuk memastikan penyaluran tepat sasaran yang dihadiri langsung seratusan keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial beserta rombongan mendarat di Bandara Udara Rembelis Sabtu pagi dan langsung menuju pendopo Bupati Aceh Tengah. Setelah prosesi penyambutan secara adat, Kofifa menuju gedung olah seni kota Takengon didampingi pelaksana tugas Bupati Al-Hudri. Kedatangan Menteri Sosial untuk meresmikan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang masuk dalam program keluarga harapan dengan menyerahkan bantuan beras sejahtera kepada salah satu keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial menegaskan proses penyaluran bantuan sosial harus dimonitor di seluruh titik untuk memastikan diserahkan kepada KPM. Untuk tahun 2017 merupakan titik pertama dimulainya distribusi rastra dari 15,5 juta penerima rastra di seluruh Indonesia. Ia menyatakan penerima PKH di Aceh Tengah lebih dari 6.000 orang, sehingga Aceh Tengah mendapat bansos sebesar 25,9 miliar rupiah. Setelah menyerahkan bantuan PKH, Menteri Sosial melanjutkan agenda pembagian rastra yang dipusatkan di Gedung Dolok, Belangkola 2 Kota Takengon. Dari Newsroom Serambitanjung, Permaisekian, Berita Malam, Edisi Sabtu 14 Januari 2017,